Kita melakukan pembelaan terhadap sunnah wal jamaah secara makro dan secara mikro kita melakukan pertahanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negeri tempat kita beribadah, sebagai negeri tempat kita menyambung hidup ini. Jazakumullah khairan. Kita buka sesi pertanyaan, Insya Allah kita uh, akhiri sampai jam 11 mungkin. Kita beri sesi pertanyaan kepada para peserta. Saya yakin dari apa yang dikepada atau apa yang ditemukan di lapangan. Oleh para peserta ini banyak hal yang harus ditanyakan Kami persilahkan kepada para peserta Baik dari Ikhwan, maupun dari Ashab Yang mungkin sudah disiapkan e, mikrofonnya di di belakang sana Tafak Dari Akhwat, mungkin panitia bisa menyiapkan mikrofon ke belakang mungkin Dari Ikhwan mungkin ada yang mau menanyakan tentang Jil Kemudian tentang ini, tentang Syiah Ya dari Ikhwan ada satu, ada dua yang pakai jaket sama Ustaz yang di pojok itu Mungkin Ustaz dulu yang jalan-jalan, Ustaz, yang ya. ada yang berfungsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, kami hormati Al-Habib Zain bin Abdullah Ba'bud dan Kriyaji Lutfi Baswari jadi langsung saja yang saya tanyakan di sini adalah mungkin tadi yang telah dibahas oleh Bapak Profesor Masal Pahkun Oknum Jail atau Liberal, cuma saya mungkin lebih dalam lagi tentang ayat tadi yang saya Salah satu pemahaman dari Liberal adalah pluralisme. Mereka yang mengangkat eh, kebebasan, kebebasan beragama sebebas-bebasnya dan mengangkat dalil laikul, laikul. Kalau saya lihatlah Ikhwanul Muslimin ini, ini ayatnya ya, memang benar uh, kebebasan beragama. Lah. Maksud saya saya tidak saat ini kebebasan kebebasan oh. untuk taat apa ada kebebasan kebebasan lain mungkin berkonsekuensi di situ. Saya kurang faham tentang ayat ini. Jadi itu pertanyaan saya yang pertama dan yang kedua adalah kalau mendengar terus tentang liberal ini, saya kira ini geram semua. Mungkin akan senjata, gitu sudah terkata laluan. Gitu mungkin yang saya tanyakan ada saya ingin ini ada faktor-faktor lain yang mendorong mereka untuk mempunyai pemahaman atau pemikiran seperti itu mereka yang selalu mengangkat dalil akal ah. ya, dalil ah. akal bebas berpikiran dalil ah. akal pun kadang-kadang masih mereka masuk tidak akal tidak masuk akal gitu masih tidak masuk akal mungkin ada faktor-faktor lain yang mereka membuat mereka harus mempunyai pemikiran atau pemahaman seperti itu tolong oh, dijelaskan ini Ya ini ya. ya, saja kami ucapkan terima kasih. Eh Mas siapa ya, ma, namanya? Sana so, Ali Robbin tersi mutawalli bima hmm. hadar di kota Allah. Uh, terima kasih. Jadi Ustaz saya, karena mikrofonnya tidak terjadwal. No? Jadi kita mohon. Membuat... Tadi tadi Habib, itu bisa Mas ya. Waalaikumsalam Terkait akhir ini yang memang Sudah berkembang adanya kompok krisis Yang menandakan ini temen -temen Di Syria Ini apa kaitannya Ada juga uh, misi-misi yang Sudah dipecahkan Kemudian yang kedua Ada juga Tahir uh, lalu juga Beberapa bulan kemarin Sebelum di atau masa-masa Apanya di pres Terkait di pres atau bagi teman-temannya yang sebangsa atau terus bukanlah kan kita akan dapat kira status yang terkait juga yang katanya ada dari Indonesia. Ia ya kejadian yang, yang Sia Siliwangi juga atau yang standard masih uh, di Indonesia atau mungkin sekarang malam waktu Indonesia, di Malang, orang juga sudah berulangan di Surabaya, juga mereka sudah mengkaitkan diri tuh. Kan? Ya, Ustaz dari pihak Isungkung, saya Taufik, dasar tuh. Berikutnya dari akhwat yang di belakang itu minta apa mikrofonnya, mungkin ya. Dari Panitia mungkin Menyiapkan Tahu oh, dari Ikhwat dulu sambil nunggu betul. Kasih nama, mau. Tanya lagi lagi, boleh saya bantu Ikan sempat mengikuti kalau menangannya ada perlu juga. Kalau saya kan berurusan dengan berani, jadi karena saya apa kuliah sering bertemu juga dengan orang Syiah atau liberal beberapa yang disampaikan oleh Ustaz sudah pernah saya tanyakan kepada mereka dan uh, kalau saya tadi jawab masuk lagi dan juga dengan uh, tokoh-tokohnya dia kacau beberapa orang yang Perkaya saya itu seperti tadi menyebutkan pak Allah ada Alawi ini kan selalu saya menantunya di langitan. Terus ada juga saya juga ketemu kalau yang dari yahudi saya pernah ikut kelasnya belajar mengkatah. Jadi seperti juga apa masalah jebat Kita orang menurut saya adik itu disiplin tapi kan nulis sampul kalau kita tidak aktif enggak ada gunanya sejak tahun 83 sampai sekarang tidak perlu banyak capaiannya malah harganya dikutip dan meskipun saya juga pernah datang seminarnya dia karena dibantah oleh adik saya ini tapi capaian dia tetap menurut saya yang dia itu bisa diterima gitu juga tentang puasa yang terlalu malam itu saya pernah nanya juga, katanya darinya malah ayat Qur'an gitu. Katanya, wadimu siyama ilalai Kuasa ini sangat malam gitu, saat, gitu. Jadi, katanya kalau saya tidak baca langsung dari buku Nanti jadinya fitnah ke mereka gitu. Jadi, bagaimana? Saya agak bingung gitu. Terusnya, gitu. Terima kasih eh, Terima kasih Untuk yang akhwat, karena keterbatasan ini Mungkin ditulis ya. Ditulis nanti diterima dan dibiarkan Pemateri. Terima kasih para peserta Bumak, atas beberapa ajuan pertanyaannya dan para Pemateri yang mulia, ada sekitar enam pertanyaan. Yang pertama tentang e, korelasi antara hayat di COVID-19 dengan konsekuensi atau realita flu di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian e, tentu ada faktor lain, bahwa kemunculan mereka berpikir-pikir ini tidak dengan serta-merta Tetapi ada faktor-faktor lain, bisa dana atau apa Itu mungkin yang ingin ditanyakan dan dibutuhkan jawabannya Kemudian tentang ISIS, memang akhir-akhir ini malang ISIS, kemudian kedatangan ISIS lagi ya <laughs> Besok di, kalau tadi saya baca apa namanya di Facebook itu ISIS itu, karena tempatnya besok di Masjid Ibn Sina, di Kepulaui Jaya itu namanya Ibn Sina buruk Ijin, kan? izin jadi buruk izin Ibn Sina buruk bapak izin jadi e, bagaimana? Adakah korelasi dengan gerakan-gerakan transasional seperti e, itu siang. kemudian bisa anda begitu paham ini pertanyaan yang nomor 4 tentang Jalaluddin Rahmat di FB mungkin bagaimana yang mencintai? mungkin bisa dipahami oleh perhubungan Pak, teman, teman. ya baik. sudah dipahami kemudian dari Tony dari Hunsahid, Jakarta beliau sering bertemu dengan orang-orang Syiah dan atau orang Iberdalun bahwa pernyataan-pernyataan yang dalam per permukaan ini dianggap kontroversi ternyata mereka bersikukuh dengan dalil-dalil dan meskipun di kantor dari sana-sini tetap bersikukuh dengan dalil-dalil apalagi mereka terdiri dari tokoh-tokoh yang berpengaruh, jadi menyebutkan Abdul A'la itu adalah merupakan keluarga besar dari salah satu pesatren besar di Madura dan mantu dari Zadar salah satu pesatren di Jawa Timur ya. mungkin saya serahkan sepenuhnya jawabannya kepada para pengadilan ah, kalau untuk right, jadi nanti saya minta tapi hanya saja cuma mumpung belum lupa ini tentang Abdul A'la ya. yang terakhir tanyakan -tanya. Kita tidak bisa beli Seseorang itu muslim tidak muslim hanya karena keturunan. Nabi Noah alaihissalam seorang nabi punya anak namanya kan An Anaknya ni? Eh? Anaknya Nabi Nabi. Nabi Muhammad saw seorang nabi yang paling mulia di seluruh dunia. Tapi paman beliau Abu Lahab. Jadi tidak bisa urusan bermuslim saja tidak bisa harus faktor keturunan mau menantunya siapa anaknya siapa tidak bisa untuk ukuran ya jadi ukuran seseorang dinilai ini orang baik orang tidak baik adalah dari keyakinan dan perilakunya jelas ya ya yang kedua bukan alat sendiri, ini nulis ya tentang si A dia mengatakan tidak sesat di tempo ya. si A itu tidak sesat menurut dia. Nah, dia kebetulan yang Ibram Menggolah si'ah Padahal kita sudah tahu Jadi saya sebenarnya Karena bukan bab saya Bab si'ah dia Saya punya buku Bukti-bukti Tentang Perubahan yang dilakukan Oleh orang-orang si'ah Terhadap Al-Quran Kalau saya memang ingin tahu enggak bisa dibahas Di sini ke rumah saya Saya tunjukkan bukunya Al-Quran Saya yakin di pondok sini Diajari salah satu Ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wa'in kumtum fi raybin mima nasalna ala abdhina fattu di suratun uliflih Itu versi Islam Tapi di kitab-kitab syiah Dan saya punya bukunya Salah satu namanya Fasul Kitab fi tahrifi kitab di rubul arbab artinya? Fasul Kitab fi tahrifi kitab di rubul arbab Mas faham? Artinya? Apa artinya? Fasul Kitab? satu ketentuan fitahrifi di dalam takhirifan perubahan kita al yaitu al-quran itu karangan orang syiah ya di situ dikatakan bahwa ayat tadi wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina aslinya begini wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina fi merubah dan tambah masih aliyen itu keyakinan si A ini menurut Abu Allah tidak sesat masalah. kalau bukan Nibra, apa itu? ya si A sekalian dia. nah itu jadi karena bukan Nibra dia membela aliran sesat, itu yang terjadi ya jadi kenyataan jadi kita bicara bukan karena Fetna kan dia ya, tulisannya dan segala macam ada bukti-buktinya. seperti itu yang saya katakan dalam tulisan itu akun mereka bukan tulisan saya pribadi Mungkin dilihat, maka saya minta kepada anggota di sini, jangan jadi orang awam dalam buka jiru. Pulang buka Google. Jangan jadi orang awam, apalagi dengan mahasiswa. Jadi bukan katanya Ustaz bukan, bukan sendiri. Ciri dan kesesatannya, itu ada di sana. Baru tahu nanti, itu satu ya, tentang Abul Allah. Jelas ya, itu jawaban saya. Seperti juga saya katakan, Ulin Absar Abdullah, itu menantunya Kiai. Menantunya Kiai... Kusmus Menantunya, tidak ada hubungannya menantu dengan tidak menantu Tidak ada hubungannya tentang agama. jelas ya Yang jelas demikian ya. Kemudian Laik Ravidin, saya katakan Kita ini di dalam Laik Ravidin Tidak ada larangan orang itu memilih Jadi Kristen, jadi Hindu, jadi Buddha Itu urusan mereka dengan Allah Tapi yang dilakukan oleh Jiri ini pelajian terhadap Islam Tidak ada katanya Ik Ravidin Kalaupun ada orang datang ke sini Daftar, misalnya daftar Ustadz, saya tidak mau masuk surga Saya mau masuk neraka Alhamdulillah, mau Masuk neraka, surga saya tempatnya sendiri Tidak ada urusan Tapi kalau kamu mengatakan Wah, Islam itu tidak benar Ini lain masalahnya Ya enggak? Para sahabat dari nabimu itu adalah kafir lain, kelecehkan terhadap Islam. Jadi harus dibedakan Melecehkan Islam dengan urusan Pribadi, Jangan kan gitu Oh jadi PKI kan banyak di Indonesia Seperti contoh saya contohkan ya Bulu uh, insyaallah kalian Pernah dengar di lawang itu Ada seorang Namanya Yusman Roy yang Solat dengan diterjemahkan Namanya solat di bahasa Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi Maha benyayat Dan seterusnya Repot ditangkap polisi Kemudian diadili Kemudian dimasukkan penjara 2 tahun Ada yang protes Pada MUI protes Ini gimana si MUI itu gak jelas Orang yang gak sholat Dibiarkan sedangkan yang sholat Cuma diterjemahkan sepertinya dipenjara. Itu karena awam melihatnya Di sisi lain Yusman Roy Itu mengatakan Ulama-ulama dan kiai-kiai Yang mengajarkan murid-muridnya sholat Tidak diterjemahkan mereka sesat Loh, Kalimat ini yang menyebabkan Kelebihan terhadap para ulama Jelas, bukan dia sholat Diterjemahkan di penjara Oh, gak sholat itu loh banyak Di pasar ada orang gak sholat Banyak, kok ada di penjara Ya karena mereka gak ngatain-ngatain Islam Gak melecehkan Islam, jelas ya Permasalahan jadi bukanlah ikhrafibi Bebas loh Oh, masalah neraka itu loh bebas Apalagi putih wisi Saya adalah penghuni neraka selama-lamanya Terselah Betul? Betul Maka kita foto, kita upload di Youtube ya Terus, Ya, faktor-faktor Berperkiran liberal ada beberapa hal Pertama, seseorang ingin terkenal Khalif Tu'raf Khalif Tu'raf Kalau kalian kemarin rusak Zuhairi Misrawi, saya gak kenal Begitu nulis di statusnya sepanjang tadi menjadi saya kenal Khalif Tu'raf Kalian berbeda dengan orang lain, karena kan dikenal Itu saja Iya gak? Kaya-kaya di Malang aja Banyak kaya, kaya di Malang Tapi tidak semuanya terkenal Betul apa tidak? Ustadz-ustadz di Malang banyak gak? Tapi tidak terkenal Kalau aku pilih terkenal, hari ini ada ustadz Masuk Masjid Jamek Malang Maaf-maaf, berak di tempat pengimaman Pasti terkenal betul <tongan> Itu tujuannya jadi, ya barang yang bela, yang bela ya kubur-kubur pecai-pecai itu ya, jelas ya itu penjodohan. Kedua dapat fulus dapat uang, mereka dapat uang. Kita naji gaya begini ni, mana dapat uang? Gak dapat. Artinya naji pagi siang malam, tapi mereka status-status semacam itu langsung dapat dari Asian Foundation. Itu pengakuan oleh Absar sendiri semacam itu. Yang Syia juga demikian banyak Kalau baca tentang Syia ini ya Untuk pembagian wilayah Kenapa kok ada Ijabi, ikatan jamaah Ahlul dan Indonesia dan ada Abi, itu sebenarnya karena Permasalahan Pembagian dana dari Kedutaan iran yang tidak Merata, maka Cabut-cabutan yang mereka cabut-cabutkan Di itu termasuk Ya, jadi ada urusan tadi Ingin terkenal dua ada urusan dana itu kalau dalam bahasa kampus, dikatakan wadana wadana dana wadana wadana dana wadana wadana dana yang penting apa dananya kan gitu ya jatuh ini jadi karena terpengaruh jatuh dana ketiga ya tadi itu ada memang sesat pemikirannya sesat lebih ya, banyak karena bodoh kalau orang bodoh, tersesat ya memang itu biasanya dibuang-buangi dengan label-label tertentu yang menyebabkan orang tertarik. Ya, tak? kalau si A dengan tadi labelnya ini magang ahli juga tertarik. Kan itu itu permasalahannya. Kemudian ada apa lagi dari ISIS. Ya. ISIS dari ini sudah ada pelarangan di masjid ibu sini tapi pindah lagi. Saya dapat pindah di dekat Anggung Sarin. Tapi tidak tahu nanti gimana penanganannya aparat gimana kemarin saya pribadi dan kawan-kawan sudah melapor ke, sampai ke Polda. Bahkan alhamdulillah juga sampai ke Polri. Tapi juga di wilayah Malang kita mencoba komunikasi dengan aparat karena begini ISIS itu sebenarnya Adalah uh, kalau singkatannya Islamic State of Iraq and Sham, ISIS. Ya. Kalau tidak salah begitu. ISIS dari Irak itu di Irak ada kelompok Wahabi jahat Wahabi sadis sebenarnya ini bagian Ustaz Faris nanti sore siang ya bukan bagian saya tapi saya mau pelajari lu jadi ini kelompoknya Al Qaeda ya, aliran keras di Irak sendiri ulama-ulama Sunni Irak sudah mengharumkan masyarakat Muslim untuk ikut ISIS karena memang ini pembunuh pembunuh kelas berkelas pembunuh jadi sudah pembunuh bayaran sebanyak eh ia pokoknya tidak sesuai dengan langkah mereka, usah, tidak. tidak sesuai dengan kebijakan mereka di dalam bermasyarakat main dan bahasa. Jadi nyaris ini demikian. Nyaris ini kelompok Wahabi yang kelas teroris dan bisa ubi pecah jadi dua untuk orang toko-toko Wahabi. Lepas kita cocok tidak cocok dengan Wahabi? Yang jelas saya tidak cocok. Ya, tapi Wahabi sendiri terhadap isis pecah. Ada wahabi, tokoh wahabi yang anti ISIS, tapi ada kelompok wahabi yang pro ISIS. Dengar? Ya? Nah, ada beberapa warga Indonesia yang akhir-akhir ini, akhir-akhir ini setelah terjadi penggulingan Saddam Hussein, ada warga Indonesia yang bekerja di sana, jadi TKI, jadi TKW, dan mereka sebagian membawa anak-anak. Kemudian anak-anaknya ada yang kuliah di beberapa tempat walaupun dalam kondisi yang rusuh itu. Tapi sekali lagi seperti mana di Indonesia. Karena warga Indonesia ini selalu tertarik dengan suatu yang baru. Maka anak-anaknya orang-orang ini berafiliasi kepada ISIS. Maka setelah pulang ada di Bandung ada di Jawa Tengah itu ada. Di Solo ada anak. Jadi anak Solo yang pernah di Syria. Kalau tidak salah di Malang juga ada. Saya dengar di Malang ini juga ada. Ya, anaknya kita, anaknya orang-orang kita jadi buta, jadi ini bekerja. Kemudian punya pemikiran karena asyik dengan tempatnya, maka mereka pulang mengobak ISIS itu. Nah, padahal ISIS ini orientasinya kepada Al-Qaeda-nya Usama bin Laden. Kita terhadap bin Laden, terhadap Usama bin Laden, lepas kita cocok tidak cocok karena dia memang anti Amerika, tapi banyak hal terhadap usaha bila diri Dipertanyakan masalah akidahnya Karena diri saldiri dan segala macam Yang lebih kental Dalam pemahaman wahabisme. Jelas ya? Itu masalah apa? Jadi isis sedikit Dan isis ini termasuk wahabi takfiri Jadi wahabi ini macam-macam ya. Ada wahabi paling rendah Ya hanya perbedaan dengan kita Solatnya kita 20 rokaat Mereka 11 rokaat Kita gunut, mereka tidak gunut ya yang menjelma seperti Muhammadiah, Persis, siapa namanya Al Irsyad itu kelas-kelas ringanlah, walaupun mereka sama sama anti tahsil, anti ini, tapi ya perbedaan furu saja. Ada yang lebih kerasan lagi, yaitu mulai takfir. Seperti contoh orang yang ziarah kubur dikatakan syirik. Kalau di Indonesia ini gambarannya lebih banyak dikuasai oleh orang-orang TV rojak, ya. Ada, ada sana TV Rojak, ada di Jakarta namanya ya si Jawas. Waktu uh, ada kalau mengaku seseorang mengaku menjadi Habaib, oh, ini adalah musyrik dan segala macam, kafir. Oh, Asyik semuanya begitu. Tapi ada kekerasan lagi, ada kekerasan lagi, iaitu disampaikan berfatwa mereka itu kafir dan main door. Ini termasuk yang isi sini Di aslinya sana di pusatnya so, main door ini. Apa main door untuk ini? Mentakfir dan juga main senjata. Ini yang ada Kalau di Indonesia lalang, Karena baru dua bulan ini muncul Mereka baru tidak tahu Bedanya ISIS dengan HTI Sama-sama menggaungkan khilafah Cuman kalau HTI itu cuman Teori saja Ah teori saja ya dah, Mereka teorinya teori Sedangkan ISIS ini bukan sekedar teori Tapi pelaksanaan Karena di HTI sebentarnya Indonesia itu tidak punya khilaf, tidak punya holifa sekarang, belum ada holifanya sebentarnya, hanya uh, apa namanya teori-teori saja. Sedangkan di ISIS sudah ada imamanya bernama Abu Bakar al Baghdadi, ya, tapi nah, keras dan dia jahat dah, sekali, gitu. artinya apa? Nah, raja tega lah, menembak sana tidak bisa raja tega, itu siapa? lepas dari Hizbut Tahrir atau ISIS kalau saya ikut HTI dengan kepanjangan yang lain yaitu Hizbut Tahrir Indonesia saya mengikut HTI dengan konsep yang berbeda adalah Hizbut Tahrir Indonesia saya tidak ikut Hizbut Tahrir karena Hizbut Tahrir menghalangkan produk demokrasi kan, kan Hizbut Tahrir Permasalahan di Indonesia ini NKRI adalah produk demokrasi Ya, Maka kalau orang mengatakan Haram produk demokrasi Berarti NKRI ini adalah produk haram Permasalahannya KTP kita produk NKRI Kita kalau ngurus KTP Bukan ke isputaril Tapi kemana kecamatan NKRI Berarti produknya NKRI Yang dihukumi kafir atau dihukumi haram tersebut Menghasilkan KTP KTP yang haram Mungkin juga kalau mau sen, beli motor, retailer butuh butuh sen, sim. maka sennya tersebut produk kepolisian Republik Indonesia yang haram tersebut berarti senya haram berarti. Kalau nikah dapat surat izin menikah juga haram. Repot jadinya ya. Dia. Kalau saya mengikuti orang No, kursnya bukan No yang struktural yang sekarang. Tapi komitmen NU NO dari sejak zamannya, yang dulu kalah ini ya, Zaman Kiyasim Asyari, mengakui NKRI, yaitu negara Republik Indonesia Dengan berbagai macam kekurangannya Ya, kelebihan dan kekurangannya Baik, yang kedua, apa ini? Jaludin Rahmat, oh Jaludin Rahmat ini toko Syiah nanti abimin yang merangkan ya Jaludin Rahmat adalah toko Syiah kaliber, yang dia ketua Ijabi Dan dia sekarang berafiliasi atau menjadi salah satu anggota parlemen yang diusung oleh PDIP itu Juru Darmahman kemudian tentang kuresihab pemikirannya kuresihab dulunya orang Arab Sulawesi Jawa A dulunya sekarang sudah mantan mantan Arab Sulawesi Jawa A ya karena dia membuat buku yang dalam bukunya itu semuanya rujukannya dari kitab-kitab Syiah tanpa sering jadi semuanya dimasukkan sehingga orang bingung. Nah ini Alhamdulillah Ada pesantren di Jawa Timur Kalian boleh untuk datang ke sana Yaitu pesantren Sido Yang sudah mengkanter Pemikiran-pemikiran syiahnya Quresh Shehab Sudah dikanter oleh Sido dengan Tulisan yang tebal dan sudah pernah Ditantang itu Quresh Shehab Untuk debat ilmiah Dengan tim Sido Ternyata Quresh tidak sanggup Tidak mau Ya ini ini kenyataan di lapangan semacam itu. ya. Dan barusan hari-hari ini dia mengatakan bahwasannya Nabi itu tidak dijamin masuk surga. Ini sekarang heboh. Quraishiyah mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Setelah dikater oleh banyak pihak, termasuk dari kawan kita, kalau dicebut ada namanya panggilannya Boya Yahya, itu mengkater orang kita, alumni Yaman, alumni Al-Ahqaf, dulu. Lambatnya kalau tidak salah di dahulu bawa takwa kalau tidak salah. Ya, jadi orang-orang kita, orang-orang asofah, orang-orang khali sendiri, itu mengkanker tentang perkataan cali tirang, eh, apa? Kureshehab yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Terus yang dijamin apa? Kalau saya ditanya, kures yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, saya katakan bahwa sebenarnya kureshehab dijamin masuk neraka. Kalau saya jamin menjamin, tidak. Lah. Dia berani mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Siapa dia? Kita katakan saja, kurasiah dijamin masuk neraka beres. Di kantor, keilmuan kantor keilmuan pernyataan sikap di kantor dengan pernyataan sikap menurut keadaan Al Quran, Roma Qurun, Roma Qurun, Romo Faelun. Nah, ini. Ya, ini top. Top top si A untuk ikan pada dosen. Apa ini? Baik, saya lihat. Jadi apa yang disampaikan Saud Twe sudah jelas sekali dari beberapa pertanyaan. Kemudian tentang pluralisme, Kemudian tentang faktor-faktor munculnya pemikiran liberal itu banyak faktor, di antaranya tadi adalah yaitu pernyataan itu Karl kita harus kalau dalam bahasa Jawa itu waton soloyo. Kita harus berani untuk berbeda, sehingga kita menjadi muncul di antara yang sama itu. Uh, untuk Habib uh, ini zen bakbud ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah tidak mungkin samba tentang jalalulintahma. Kemudian tentang ada kalimat tati musiam lain. Ini adalah salah satu dalil yang dipakai oleh kelompok Syiah untuk mentakhlikan, untuk mengundang-undang daripada E, proses pertukar sehingga ini yang kemudian berseberangan dengan konsep dengan e, dalam tradisi kita tanjil e. dan itu diantaranya yang dipertanyakan juga tentang korea juga ada pertanyaan kepada habib zain jadi pertanyaan yang sama juga kepada Ustaz Lutfi dan habib zain terima kasih assalamualaikum yang mana pertama Semisanya kami menjawab mengenai Jalan Rubin Rahmat Yang mana tadi kami telah menyebutkan bahwasannya Jalan Rubin Rahmat adalah ketua Ikatan Jama'ah Ahli bait Indonesia Ini adalah organisasi SIAH yang termasuk Pertama kali didirikan di Indonesia Dan boleh dibilang Ini sekarang organisasi SIAH yang cukup Paling besar diantara organisasi SIA yang ada dan juga memiliki cabang di seluruh Provinsi di Indonesia Dan Jalaluddin Rahmat juga memiliki sekolahan, memiliki yayasan sekolah di Bandung yang bernama Yayasan Mutohari Dan beberapa yayasan yang lainnya Yang kalau sedikit kita membahas bagaimana pemikirannya Jalaluddin Rahmat Ya pemikirannya ya pemikiran yang telah kami paparkan tadi Dia sering menghina para sahabat Dan bahkan di sekolahnya kita bisa cross-check ke sana kalau kita tidak percaya Di sekolahnya diajarkan kepada murid-muridnya untuk mengkritisi kitab Syuhaib Bukhari dan Syuhaib Muslim sehingga hasilnya di situ bahwasanya begitu banyak hadis soalnya kitab Syuhaib Bukhari ternyata palsu dan ini bahkan dengan bangganya Di video di YouTube kita perlu tahu kalau kita mau tahu kita buka di situ kajian rumah utang kayu itu markasnya liberal ketika kajian kajian ulama terutama terutama disitu dia pernah mengatakan, saya lihat sendiri bahwasannya saya latih anak-anak didik -anak saya di sekolah saya di Mutohari itu mereka gampang Tidak lihat hadis bukhori dibuka, buka oh palsu, oh palsu, oh palsu sekian banyaknya palsu dan beliau, maaf bukan beliau Jaluddin Ahmad sebagai yang mengatakan Jaluddin Muhammad ini bahwasannya dia juga sering menghina para sahabat Bani Muhammad SAW mu khususnya dulu sebelum Mara sekarang dia juga pernah ...menggina sehingga Tuna Aisyah r.a. Istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad s.a.w. Cara lupin ini pernah menggina Siti Aisyah ketika ditanya mengenai panggilan Ya Humairah... ...panggilan cinta Rasulullah s.a.w. kepada Siti Aisyah yang dikatakan wajar Siti Aisyah ini... ...pengmerah-merahan daripada cantiknya sehingga dipanggil dengan panggilan kasih sayang oleh Nabi Muhammad... ...dengan ya... Humairah oh Menurut General Bin Rahmat Dalam pernyataannya Dan ini juga ada suara Beliau rekamannya yang mengatakan bahwasanya Itu Aisyah itu dipanggil Humairah Karena dulu Aisyah itu Maaf-maaf Menurutnya wajahnya sangat jelek sekali Kulitnya hitam Kemudian untuk memerahkan pipinya Dia ambil satu jenis kayu Yang kayunya ini warnanya merah Kemudian di, di Usap-usapkan sampai jadi bendok merah gitu. Balang kiri Makanya Sang Rasulullah dipanggil, dipanggil Mumairoq itu sebenarnya hinaan ah, bukan panggilan Ma'umunillahimmanikmasa nah, Rasulullah Rasulullah, Rasulullah alaih wassalam mengirna istrinya yang sudah tidak masuk akal Saya menjelaskan ini agar kita tahu ke mana pemikiran Jalaludah Rahmat. namun sekarang dia lebih menunjukkan pemikirannya seperti pemikirannya orang-orang liberal Tapi dia memiliki satu perjuangan Bagi saya katakan dia dibayar untuk melakukan, melancarkan misi 50 tahun tadi untuk mengadakan revolusi di sini, dia dengan segala usahanya, Yang mendirikan yayasan, dia bekerja mati-matian, dan dia dibayar oleh Iran dan Lebanon untuk menyebarkan ajaran Syiah di sini. Bahkan dia juga mengirim beberapa orang anak muda dari Bandung untuk latihan perang di Beirut, Lebanon bersama Hezbollah. Untuk apa? Jadi kalau ada apa-apa Syiah di sini sudah disiapkan laskar-laskar yang betul. Langsung ke jawabannya. Dan ketika dia untuk kepentingannya dia masuk ke partai BD perjuangan Kemudian komunikasi A di Bandung Berkomitmen untuk mendukungnya Dan dia menang dan dia jadi DPR Dan kemudian setelah dia jadi Zuhairi Misrawi tokoh liberal yang luar biasa yang tadi disebut kesesatannya sudah tidak kita lakukan bahkan sampai dia mengatakan umat Islam layaknya dibantai, seharusnya dibantai ada juga pertanyaan-pernyataan Zulairi Misrawi yang lain bahkan dia, dia itu menyalahkan orang Palestina dan membenarkan orang-orang Israel Zulairi Misrawi lah yang kemudian Zulairi Misrawi adalah salah satu kader BDI juga mengatakan di dalam kantor BDI mengatakan bahwa nanti kalau parlemen kita, kalau partai kita nanti berkuasa Saya usulkan Jaludin Rahmat Toko SIA ini Untuk menjadi Menteri Agama Katanya Zungheri Misrawi Agar menunjukkan betapa kita Negara Indonesia ini Tidak pernah membatasi Atau membeda-bedakan seseorang Karena fahamnya Faham apapun kita lepas kita biarkan bahkan kita hargai Dengan menjadikan Jaludin Rahmat Sebagai Menteri agama itu akan terjadi atau tidak walau alam tapi yang di Facebook kemudian keluar bahwa calon menteri agama dari PDI adalah calon Ibrahim itu muncul dari kalimatnya Zuhairi Misrawi tersebut. Yang kedua mengenai atribusinya atau ilmu lain ya sebelumnya, tadi sebagaimana Ustadz apa tadi? Daripada Ustaz Tony tadi bertanya mengenai bahawa beliau juga sering bertemu dengan tokoh-tokoh SIA -tokoh yang dari Yapi dan lain sebagainya. Kemudian kok setelah ngobrol ternyata masuk akal juga. Hubungan mereka itu ternyata semuanya kok benar juga. Sebenarnya saya juga pribadi. Saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan oleh beliau ini. Karena saya juga sempat di dan lain sebagainya yang mana ketika masuk itu masuk akal, sepertinya benar, sepertinya benar. Nah, ya, saya punya sepupu, tidak perlu saya sebutkan namanya. yang mana sepupu saya ini salah satu kusnya ya Pilat bisa dibilang seperti itu. ya belajar di Iran pulang, saya mulai kecil diceritakan tentang ini dimasuk mikro macam-macam, ya saya juga setengah menerima, setengah tidak, tapi dulu ini masuk akal juga. saya berpikir waktu itu bagi saya Masuk akal juga Ternyata taraf manusia itu kadang-kadang kita Tidak bisa mengerti Ternyata memang mereka ini Mempunyai metode yang luar biasa Kita boleh akui metode mereka Untuk menyebarkan ajaran mereka ini Luar biasa Satu diantaranya adalah konsep takiyah Yang mungkin kita sudah mengenal Konsep takiyah menutupi Keyakinan yang sebenarnya Dan konsep bertakiyah ini bukan cuma sekedar Kamu harus takiyah gitu Tidak Tapi diajari cara-cara gimana caranya kamu menarik hatinya orang yang ahlussunnah yang awam yang enggak begitu mendalami masalah ini caranya begini dipip khusus masalah itu bahkan ternyata ketika saya berjumpa tokoh-tokoh yang lain semuanya sama seragam cara mereka ketika berbicara masalah sahabat seperti ini kalau kita tanya kepada mereka enggak mungkin mereka mentafsirkan sahabat kalau ditanya, oh tidak, mereka akan mengatakan sahabat itu adalah orang-orang yang berjasa Abu Bakar itu berjasa Umar berjasa kepada Is ya, Selama ini saya dengar sendiri dari mulut-mulut mereka Umar berjasa, ini orang baik, tidak perlu kita cacimaki Cuma kita ini mengikuti Imam Al-Bait Karena dari keluarga Rasulullah masuk akal Tapi sebenarnya yang disampaikan di misa dengan yang diakini di hati Itu tidak sama, ini yang jadi masalah yang bisa berseberangan menjawab timusiah, tapi yang disampaikan dilihat dengan yang di dalam hati nggak sama. Ada satu kejadian nyata ketika ada orang yang juga mengatakan seperti itu, ketika bahkan dia mengatakan seperti ini, ini ini tokosiah alunirah manis, kata katanya manis, mungkin kita pun bisa terbuai. Dia katakan kita antara Sunni dan Syiah ini diadu domba oleh orang orang luar di sana, oleh orang orang. Waduh, mereka mengadu domba kita Mengatakan bahawa siah itu Menjelek-jelekkan sahabat Nabi Padahal enggak demikian, enggak pernah kita menjelekkan Abu Bakar, enggak pernah kita menjelekkan Omar, enggak pernah kita menjelekkan Osman, istri-istri Nabi Itu orang-orang Yahudi, Zionis yang bercih Islam Mengunculkan isu bahawa siah Mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi Agar kita enggak bersatu Jadi kita jangan termakan asutan itu Tidak bersatu, kita ini cuma beda Cuma tipis Manis tapi sebenarnya ternyata di situ ada satu orang yang pintar, yang pemahamannya di atas saya alhamdulillah. Kemudian orang ini mengerti apa yang ada di hati orang yang mengatakan tadi dan dia mengatakan, "Oh iya. Bagaimana mungkin Abu Bakar dikatakan kafir? Abu Bakar itu kan disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an diceritakan itu wa ma'fu lahu wa yakunu li sahibihi la tahzanu. Gitu ditinggikan sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ditinggikan, ila sallahu Umar wa jannatu Umar wa jannatu Sayyidina Umar ini orang luar biasa yang si A ini tokoh si A ini diam, dia, diam, diam saja. Lama-lama nggak kuat, nggak kuat dia berdiri. Dia mengatakan seandainya Abu Bakar dan Umar masuk sur, masuk surga, saya tidak mau masuk surga. Kita beliau tadi, silahkan, silahkan tidak mau masuk surga, sehingga di situ keluarlah apa yang ada di dalam dulu mereka yang aslinya. Dan teknik mereka dalam membuai kita Dalam memberikan hujah-hujah yang manis kepada kita Memang kalau pemahaman kita tentang siah ini belum matang Saya tidak mengatakan pemahaman tentang agama Bahkan kadang-kadang orang yang pemahaman agamanya sudah matang Tapi kalau tentang siasat mereka dan tidak mempelajari Mengkaji kita-kita siah yang seungguhnya belum matang Sangat mungkin mengatakan pemikiran mereka masuk akal dan kita akan dibawa kepada satu titik yang mengatakan bahwa orang yang menjelek-jelekkan syiah itu adalah fitnah Mereka adalah seperti ini Dan itu akan masuk kepada kita Ini sangat berbahaya Bagaimana caranya agar kita tahu Coba kita suruh orang syiah yang menurut kita masuk akal di mata kita itu Kita suruh dialog dengan orang yang betul-betul mengerti urusan syiah Mereka tidak akan mau Tidak akan mau Yang sebutkan tadi sepupu saya tadi Pernah diundang dialog diundang, dia datang gak taunya ternyata musuh dialognya itu Habib Tawir Al-Kah karena kita ketahui Habib Tawir ini adalah muridnya dulu Ustaz Hussein Al-Apsi pencetus siah yang di boleh dikatakan pendiri yapi, itu berusun nih pindah siah dan sikal batalnya sebenarnya awalnya di Jawa Timur bermula dari situ ini Habib Tuhir, dulu muridnya Ust. Husein sebelum beliau pindah ke Sia beliau pindah, Jadi beliau tahu Kronologi pindahnya segala macamnya tahu Dan beliau memang orang yang mendalami Dalam urusan Sia ini Ini fakta Ketika sudah di acara Begitu narasumber yang Sia ini datang Semuanya arun miram Salah satunya bahkan anaknya Ust. Husain sendiri Ketika duduk tahu yang datang Ust. Husein pulang doa Mengatakan oh. Ini bisa ditanyakan mengatakan kalau kita enggak mau, kalau itu keras, kita enggak mau. Kan ini dan mereka selama-lamanya kalau kita pengen tahu bagaimana sesungguhnya hadapkan dengan orang yang benar-benar mengerti. Kita harus tanya kepada orang sesuai yang ahli di dalam bidangnya. Kalau kita mengaku bisa cocok tanam padi, kita enggak ngerti tentang ilmu cocok tanam lombok, kita cocok tanam lombok bisa hancur. Begitu juga kita akan mengerti dalam urusan yang ini, urusan siah, kita tidak mengerti secara mendalam. Kemudian kita terima mentah-mentah apa yang manis-manis dari lisan mereka. Boleh jadi itu membahayakan diri kita. Dan paling tidak yang kami sarankan adalah mempelajari siah dari kitab-kitab rujukan mereka. Bukan dari tokoh-tokoh mereka yang ada di sini. Karena apa yang diucapkan tokoh mereka adalah trik. Untuk menyebarkan dan untuk melenggankan ajaran mereka yang ada di Indonesia ini Terakhir, masalah ati musliam ilan lew Ini saya tadi menyebutkan salah satu contoh Yang sebenarnya mengakhirkan berbuka Itu juga tidak berbosa Kita mau berbuka setengah tujuh juga berbosa Tapi sunnahnya itu adalah takjil Dan ini ajaran dari Rasulullah Adapun ayat itu sifatnya umum apa itu siang ini leh sempurnakan puasa itu sampai waktu malam ini malam tentunya banyak tafsir di sini dan di situ Al Quran seperti biasanya Al Quran yang kita pahami Al Quran dalam sebuah ibadah itu tidak pernah Al Quran menjelaskan secara detail bagaimana masalah sholat Adakah dalam Al Quran dijelaskan tentang bacaan bacaan sholat tidak ada yang ada hanya diperintahkan untuk sholat Hanya diperintahkan fardhu Karena diperintahkan untuk sujud. Kadang-kadang ada bagian yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Apa terus kemudian loko kita harus loko terus seperti ini tidak? Tapi diturunkan Rasulullah saw. Diperintahkan sholat Rasulullah mengatakan sholhu kamar alaihumu nih. Usholhu shalawatullah kalian aku sholat. Maka tata cara kita sholat mengikuti tata cara Nabi Muhammad. Muhammad saw. Wasenam. Begitu juga dalam perkara berpuasa. Allah menjelaskan Al-Quran hanya secara global saja Allah jelaskan wajibkan kepada kalian berpuasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak dijelaskan secara detail di situ dan tata cara berpuasa detailnya diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terbukti berapa banyak hadis mengenai takjil, fitur untuk mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur dan bukti yang paling real adalah nantinya seluruh umat Islam yang ada di dunia ini hampir membudayakan mempercepat berbuka puasa kalau seandainya makna itu adalah untuk mengakhirkan berbuka sampai dengan gelapnya langit tentunya sebelum orang-orang siah melakukan ini berapa banyak para ulama yang mengerti tafsirnya Al-Mur'an sudah mengamalkan hal ini terlebih dahulu tapi perlu kita ketahui di Indonesia saja Sebelum adanya syiah, kita nggak mengenal apa golongan yang mengajarkan berbuka puasa sampai menunggu gelap. Apa kemudian yang mengerti Al-Quran itu cuma dari versi saja? Seluruh dunia semuanya nggak bisa menerjemahkan kalimat wa tibus siang dan malam. Bekeras ini sudah diperinci oleh Rasulullah dan diajarkan bahwa nabi selalu mempercepat berbuka. Dan satu lagi makna malam, malam di sini yaitu kalau dalam yang kita ketahui. Malam itu startnya mulai adan Maghrib Coba kalau kita tanya Kapan Lelatul Qadar itu berlaku masanya Mulai dari adan maghrib sampai sub, so. Berarti adan maghrib Allahu Akbar Itu sudah termasuk Malam Maka dari itu ketika adan maghrib Sebenarnya kita sudah mengumpurkan puasa kita Sampai waktu malam nah, Mungkin seperti itu Dan jelasnya ini mengikuti Artis-artis yang banyak berlebihan Mengenai Kak Fitur Daripada Rosuh-Rosuh-Rosuh nah, Tapi perlu kami tegaskan Itu hanya satu poin kecil Sebenarnya Kesesatan mereka Pengintangan mereka Yang lebih besar daripada itu Sangat banyak sekali Itu tadi kami sampaikan Berhubung sekarang kita ada di bulan Di bulan promohon nah, Tapi sekali lagi Tidaklah apabila kita berdiala dengan mereka kita bertabahin dulu kepada ulama al-sunnah wal-jama'ah Yang mengerti dalam urusan si'ah ini secara mendalam Maka baru apa yang diomongkan kita sampaikan kepada yang mengerti Yang mengerti taktiknya si'ah baru kita akan mendapatkan Oh ternyata begini Dan itu yang saya rasakan Itu yang saya rasakan ketika dulu saya menerima Kemudian ketika saya tabahin Oh ternyata begini Oh ternyata titik punya di sini Oh ternyata titik punya di sini Sekarang semakin Semuanya menjadi jelas Dan ternyata yang dulu-dulu saya dengar itu Adalah ucapan yang Sama sekali Tidak ada kebenarannya Dan yang terakhir Seperti ucapan manis Mengenai Palestina Sekarang ini Terakhir ini saya Di pertanyaan Seperti yang manis-manis Di antara yang mereka membela Palestina Ini di Jumat hari terakhir bulan Ramadan ini Huma ini pernah berfatwa Jumat, hari terakhir bulan Ramadan adalah hari pembebasan sebutnya hari kuts internasional hari pembebasan Palestina dari penjajahan Israel seluruh dunia maka nanti kita akan lihat Jumat terakhir bulan Ramadan apalagi sekarang ini infrasi sedang diserang ini mereka, jangan kira mereka ini sedih pokok-tokok mereka berbahagia wah tepat ini, tepat karena kita bisa menarik simpati dari masyarakat umum Maka jangan kalian nanti hari Jumat terakhir seluruh komunitas Syiah akan turun ke jalan. Turun ke jalan demo tentang Palestina. Seakan-akan bagus apa tujuannya? Dia tahu seluruh umat Islam Indonesia ini benci kepada Israel dan perhatian kepada Palestina. Kemudian dengan dia ini kami komunitas Syiah, pemimpin kami Khomeini mengeluarkan Jumat terakhir dari bulan Ramadan adalah hari kut suci dunia. Orang akan mengatakan, oh ternyata benar ya, kalau usia sesat itu cuma fitnah. Oh ternyata besar kalau ini cuma fitnah. Betulnya lihat, terus orang usia itu membela Palestina, Palestina dan terdepan membela Israel. Nyatanya tidak ada pembelaan di sana. Begini, nyatanya tidak ada dan kenyataannya tidak tidak usah jauh-jauh ke Palestina, tidak usah jauh-jauh ke Iran. Kita lihat di Indonesia. Kalau memang mereka benar-benar anti Israel, mereka benar-benar anti Zionisme. Kenapa mereka sekarang berangkulan dengan anak-anak buahnya siang-siang dari Indonesia? Kenapa sekarang mereka bekerja sama dengan orang-orang liberal -orang yang tidak lain juga didanai oleh orang-orang? Ya, budi, bahkan mereka juga memakan di situ berapa-banya yang jadi dosen di Paramadina. Kalau di cek nanti itu uangnya Paramadina dari mana, lambangnya, bangunannya bagaimana dan lain sebagainya, semuanya adalah dari... Promes sendiri organisasi Yahudi Dan sekarang berapa banyak toko SI yang sudah mengajar di situ kan tidak memakan gaji di situ katanya anti Israel tapi ternyata di bawah bekerja sama antara anak buah Israel dengan mereka nama Abdullah Amin. Menyelaik intinya harus bertanya kepada orang yang benar-benar mengerti. Selanjutnya kami silakan kepada moderator. Sebelum kita tutup, saya mau hamba atas para warnanya yang sangat singkat Yang sangat jelas sekali. Sebelum kita tutup, kita dengarkan uh, Ini tausia terakhir Dari Yang Mulia Kihaja Yadfi Masar Para santri yang berahmat Allah Baik santri putra maupun santri putri Yang berintikaf Di masjid Yang Mulia ini Dalam rangka menutup Pertemuan Kami ini Saat ini saya ingin mengajak kepada kalian semuanya, kita yang mengaku sebagai warga Alutsena Wajah Maha, jangan mudah terkentut dengan propaganda-propaganda yang sekarang sangat marak di Indonesia. Kalau itu Wahabi. Propagandanya mereka selalu mengatakan Mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Itu propaganda Kalau itu si ah, mereka propagandanya Mari kita mengikuti madhab Ahlul Itu propaganda Kalau Jil selalu mengatasamakan demokrasi-demokrasi ada lagi yang kelompok baru tapi Kalau HTI selalu mengatasnamakan Al-Khilafah Amah Apa khilafah Amah? Adalah satu dunia Dengan satu pimpinan Kalau di Kristen ada Paus Paulus Maka menurut mereka di Islam Perlu kembali ke khilafah Kalimat itu sebenarnya kalimat Bagus, manis, tapi di belakangnya Yang kurang Baik seperti juga ISIS Jadi ya Kebelakannya yang tidak tepat Sekarang musimnya Anak-anak muda gandrum Dengan produk-produk Non-Indonesia Hampir semua tadi itu Termasuk juga Ahmadiyah Yang kita ketahui juga itu Produk luar negeri Bukan produk Indo Indonesia masalahnya orang Indonesia ini sangat grandroom dengan produk luar negeri, mohon maaf ini ada mbak-mbaknya ini kalau ada tulisan jilbab produk ampel dengan jilbab produk Singapur lebih bagaimana memakainya membeli yang mana jujur jangan jadi orang suri ah <tuh> ya. ini mas-masnya kalau saya sih alhamdulillah Tidak punya celana pantalon saya tidak punya sih. Baju kebesaran saya ini sarung Tidak menang ke ya. Kalau mas-mas ini kan saya yakin punya Celana panjang pantalon gitu. Kalau ada Levis Produk Bandung Dengan produk Singapura Kan luar negeri Apalagi kalau produk Amerika Asli Afrika gitu. Kalau dipakai Bangga mana mas? Jujur saja <SILENCIO> Amerika. Kenapa aduh ini ya Iya nah? gak Pokoknya yang namanya Produk luar negeri itu selalu menarik Bagi warga Indonesia Kenapa? Karena kalian dan kakek moyang kalian Itu dijajah oleh Belanda Yang dibodoh-bodohin Sehingga selalu kepada luar negeri. Iran Luar negeri menghasilkan Syiah, Saudi khususnya Najd luar negeri menghasilkan Wahabi, Inggris India luar negeri menghasilkan Ahmadiyah, Boston mana Boston itu? Tetangganya Kauman bukan Boston, Chicago, Kanada. Poston itu menghasilkan Umil Absar Abdallah Kanada menghasilkan Nurhalis Majid yang mempunyai VK lintas agama Kalau VK lintas agama Kalau sholat mungkin takbirnya Pakai Allahu Akbar fatiha fathahnya pakai Humi Laheng Kamu beraduh Selanjutnya tak tahu Haleluya, haleluya, tak ngerti Namanya VK lintas agama Produk mana itu? Kanada Ya yeah, tak? Itu produk kita dibuat, ya itu yang terjadi. Makanya jangan gerung dengan produk-produk itu. Kalau mau cari banyak Di Indonesia ini, alhamdulillah sebenarnya tadi banyak kalau disampaikan produk Indonesia ini kalau mau sekarang aman. Ya, sambian di sini ada KH e. Ya'ul Mutin, beliau adalah alumni Abu Yahya Muhammad bin Ali Al Maliki yang satu almamater dengan saya juga. Dan produk-produk sudah jelas sanatnya ini yang diambil. Atau kawan-kawan yang alumni Aman entah itu dari Abub Zain bin Smith, ya, di Medina, Di Yaman ada, ada Abub Salim Shaldiri, ada Abub Umar bin Hafid, ada Abub Abdullah Baharun. Dan lain-lain yang sudah jelas-jelas itu yang diambil biar tidak salah langkah. Jelas ini harapan kami maka kita menghadirkan al-sunnah bersama ah sesuai dengan Porsinya, Alhamdulillah kalian di sini membutuhkan, kalian bisa supportif kepada Kyai Yahya Ulumuddin. Insyaallah beliau bukan figur yang tukang pembual. Kyai Yahya Ulumuddin adalah Figurnya, figur yang konsisten dengan ajaran Islam yang baik. Tapi kalau Syiah saya tadi menyebut sedikit ada kitab yang mengatakan di dalam si Itu ada ajaran gini. Ladina liman la taqiyatala. Takia itu bohong. Takia itu bohong, ya. Artinya takia karut bohong. Dikatakan la din takia kala tidak punya orang itu agama alias seseorang tidak punya agama kalau dia tidak takia alias tidak bohong. Itu ajaran. Di Syiah ada kebohongan, di Wahabi ada kebohongan, di Jil penuh dengan kebohongan, di EDII juga banyak kebohongan di apa dia banyak kebohongan di apa yang bung saya sebut ini. ISIS juga banyak kebohongan. Maka sebenarnya yang tadi dan bagus adalah mengikuti harus nawait jemaah mengikuti empat madras dan carilah guru-guru yang benar-benar memahami tentang empat madras tersebut. Insyaallah selamat dunia. Akhirnya sebenarnya seperti kami kami ditugaskan oleh Hawari untuk bicara di sini dan di beberapa tempat itu kan nggak ada kepentingan ya nggak. Tapi ingin menyelamatkan generasi muda sama-sama kalian juga muda saya juga muda ya. Kalau saya muda usia berapa? 18 tahun, 19 tahun, 50, 25 tahun. Kalau saya muda muda masuk amin harus subatulah ya. Sama-sama muda. Jadi sebenarnya keinginan kami adalah menyelamatkan generasi penerus agar kita begitu mengikuti para ulama salaf. Ya. Jadi fasal nah, ilmu ada fikri in kuntum la ta'lamun bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya apabila kalian tidak mengetahui suatu permasalahan. Baca sendiri, mempelajari sendiri itu kadang-kadang juga salah langkah. Dikatakan barang siapa yang tidak belajar kepada seorang guru, maka setan itu akan rawan menjadi gurunya. Man shaykhu kitabu ini bahasa-bahasa ammiyah ya, bukan pakai bahasa nahwu ya. Man shaykhu kitabu ada beberapa kalimat. Man shaykhu kitabu khata'u akbar min shawabu. Ini bahasa Mekah. Man shaykhu kitabu khata'u akbar min shawabu. Barang siapa yang gurunya itu hanya mengandalkan kitab saja, khata'u kesalahannya akbar lebih banyak. Mingsuabu daripada kebenarannya. Ini bahasa bahasa Amia itu bahasa prokenya Arab lah gitu ya. Mangkana Shayhuu kitabu fasyiton ya guru Shayhuu. Perang siapa yang dia hanya mempelajari kitab saja tanpa guru, maka setanlah yang akan membimbingnya dari dirinya tentu ke arah yang sesat itu. Demikian menurut apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu barangkali itu saja para santri yang beramal kepada Allah mumpung di bulan suci Ramadan kita berbanyak pikir kepada Allah, kita berbanyak untuk merujuk kepada Allah, kita turut kepada Allah agar kita semuanya dan keluarga kita, akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Mari kita doa bersama-sama doa puasa, doa yang biasa kita lakukan bersama-sama agar majelis ini penuh dengan barokah hayat sama dengan saya la ilaha illallah asbahna billah nas'alu ridaka wal janna wa na'udzubika min syakhatika wan nar wa ilaha illallah asbahna billah nas'alu ridaka wal janna wa na'udzubika min syakhatika wan استغفر الله واسألك رضا بك من شختك والنار اللهم إنا تعفون كريم تحب العفة رأف عنا اللهم إنا تعفون كريم تحب العفة رأف عنا اللهم إنا تعفون كريم تحب العفة رأف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا غفر العظيم فإنه يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا غفر العظيم فإنه يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا فروع دمن ابي الى العدي صلى الله عليه وسلم بسم الله, الله محمد وعليه سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والختم من, من اصفاق نوصل الحق بالحق والعدي ونسلطك المستقبل وعلى اله وصحبه حق قبره لميت النهار عظام اللهم ان نسالك مجده برحمتك وعزاء امام وفاتك ما غيمه من تبر ما لا تبع لنا إلا أغفرته ولا إلا فراشده ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة حلقةnocة ولا أصلها إلا ميديتها ويسرتها يا رحمة الرحمين يا بدع السماوات والأرياض والجلال والإكرم اللهم أهدينا في من اليه اللهم أهدينا في من اليه اللهم أهدينا في من اليه في من عافي وطولنا في من دولي مباركنا فيما أعطي وينها لرحمتك شر الماصل اللهم اللهم نا ومسلمين اللهم أنصرر نا اللهم الل والمسلمين اللهم هم... الله منصر المسلمين الله منصر المسلمين في كل مكان وانصر المسلمين في فلسطين خلاصة يا رب العالمين ونصر المسلمين في فلسطين يا رب العالمين وانصر المسلمين في فلسطين خالص يا رب العالمين وياخذ النصرين برحمةك يا رحم رحمن الرحيم كتبناه في الدنيا حسنة وفي الآثر حسنة وكنى عبدنا وصلى الله عليه وسلّم محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بقبول فاتحة